Hai Assalamualaikum, saya Devi a l d i f a h m e m n g ucapkan happy wedding Untuk Mbak Cita Dan Mas Angga, semoga menjadi keluarga yang Sakinah, Mawadah, dan Warungma m i n Cepat dapat p e m o h o n g a n pokoknya doa terbaik Untuk kedua m e m p e l a i bahagia selalu